Mitra bisnis, ada sebuah studi yang mempelajari tentang sebetulnya apa sih yang menghabiskan waktu kita bukan karena kehendak kita. Jadi mereka istilahkan time robbers atau orang yang mencuri atau merampok waktu kita. Jadi perampok-perampok waktu ini datangnya dalam bentuk yang bermacam-macam. Jadi ada sebuah studi yang mempelajari sebetulnya perampok waktu kita itu ada bermacam-macam. Dan banyak hal yang bisa Anda lihat, mungkin dari bos yang tidak terorganisir, kehidupan kita yang tidak teratur, sikap yang jelek, ya kemampuan kita yang kurang untuk mendelegasikan, lalu tidak jelasnya perintah, macam-macam. Tapi setelah dicari lima hal yang paling besar dalam merampok waktu kita, ada apa sih? Yang pertama, interupsi. Ternyata intrupsi ketika kita sedang berpikir sesuatu, bekerja dengan tenang, tiba-tiba ada gangguan. Baik itu telepon, SMS, email, atau apapun. interupsi ini, ini salah satu yang menghabiskan waktu kita tidak dengan benar. Dan yang kedua, penundaan atau procrastination. Kita mau mengerjakan ini, ah nanti dulu ditunda. dipikir-pikir ah iya ya, ah lebih baik besok lah ya. Hari ini masih sibuk yang lain, nanti dulu, nanti dulu. Nah, penundaan ini ternyata menghabiskan waktu yang banyak. Baik secara kita sadar mau menunda, ataupun tanpa sadar kita menghindari pekerjaan itu dan memutar kerjakan hal-hal yang lain yang sebetulnya tidak perlu. Hal yang ketiga adalah perubahan prioritas. Atau shifting priorities. Jadi, kita pertama kali mikir yang penting kita kerjakan. Sampai setengah tiba-tiba mikir, ah ada hal yang lebih penting kan? Ayo kita pindah lagi. Jadi, ini belum selesai kita pindahkan. Ini terutama untuk orang yang mengerjakan pekerjaannya crisis by crisis. Krisis ini, kerjakan sudah. Ini urgent, urgent, urgent, urgent. Tidak penting, tapi mendesak. Ya, jadi krisis Lalu kita kerjakan lagi Krisis lagi ini mendesak-mendesak harus dikerjakan Kalau sudah dikerjakan nanti celaka Gimana ya Lalu kita bergerak pada krisis berikutnya Ini ternyata menghabiskan waktu kita Dan yang keempat adalah Perencanaan yang buruk poor planning Tidak kita rencanakan dulu Hari ini mau mengerjakan apa Mana yang penting Mana yang harus didahulukan Tapi lompat-lompat semaunya Memang terutama untuk para artis Pekerjaan dengan planning ini susah ya Hari ini harus mengerjakan ini-ini Tapi biasanya saya pun mencoba untuk menentukan hari ini Tiga hal penting apa yang harus saya selesaikan Itu saya canangkan Yang lainnya boleh lompat-lompat kerja yang lain Bertemu dengan teman diskusi yang enak Tapi tiga hal yang kita prioritaskan itu Itu yang harus paling penting kita lakukan dan selesaikan pada hari itu Dan yang kelima adalah penantian jawaban. Tanya ke ayo mau nanti? Nanti ya minggu depan saya kabari ya. Nunggu minggu depan dia jadi naik. Jadi tidak adanya sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak. Menunggu jawaban yang tepat untuk persoalan itu. Kita harus bisa membedakan juga mana yang penting dan mana yang tergesa-gesa atau mendesak. Ya, urgent dan important Sesuatu yang mendesak sering tidak penting Sesuatu yang penting sering tidak mendesak Lima hal tadi adalah perampok waktu kita Yang harus kita awasi Sehingga kita bisa lebih efektif Dan memanfaatkan waktu kita Dengan lebih baik untuk bisnis kita Terima kasih mitra bisnis Saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com.